Bapak Tony, selamat siang. Ya, kalau menurut saya karena nggak ada satupun pemimpin itu yang pikirannya tuh、uh, gimana ya, hewan snobtartis. Jadi pemikirannya akan memajukan negara gitu.、Hmm. Mungkin presiden kita punya visi dan misi yang sangat luar biasa bagus ya, mencapai Indonesia Makmur 2025 segala-galanya. Tapi pejabat-pejabat yang lain itu sayangnya mereka sibuk dengan diri sendiri. Makanya pejabat itu kalau kita lihat di Singapura ataupun di China. Itu mereka jarang yang politisi Pejabat yang kompetensi di bidangnya Jadi mereka n gak g sibuk Untuk hitungin balik modal kapan Untuk apa, mereka mikir untuk kerja gitu. Kita malu sama Tiongkok Kenapa? Karena kata kakek saya dulu Mereka tuh berbondong-bondong Mau cari ke negara Asia Tenggara untuk hijrah Karena hidup di Tiongkok itu miskin sekali Nah Setelah berapa puluh tahun kemudian Waduh sekarang luar biasa itu Amerika sebentar lagi juga udah ketinggalan Jadi p a g a r l a h seluruh pejabat Indonesia ini Jangan j a a n n g main-main lagi lah Bangun negara biar rakyat maju Negara maju Negara kita paling besar loh di Asia Tenggara Harusnya paling hebat Terima kasih、hmm. Baik terima kasih Berikutnya selamat siang Pak Hendra Selamat siang Silahkan Pak Hendra Kalau saya pikir sih ya pejabat-pejabat itu p i k i r a n n y a otaknya cuma ada b n g a i a n a cara korupsi ya n g p a y a nggak ketahuan gitu,、hmm. gitu ya. Terima kasih ya Baik terima kasih Pak Hendra Bapak Gilbert, selamat siang. Iya, selamat siang. Silakan, Pak Gilbert. Iya, kasihan ya, t a k s e r a k e i r ya. Tidak、hmm. bayar pajak. <laughs>、eh, uangnya nggak tahu ke dek mana ini. Struktur ini sebenarnya jalan tol ini kan Indonesia ter termasuk pelopor di Asia, di Asia terdehara ya.、Uh -huh. w a k t u zamannya Pak Harto dengan jabatannya、uh, putrinya itu, dia kan nomor satu itu mempelopori semua. Tapi ini コロピーコロピーコロピーコロピーコ s ピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロ i ーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコロピーコ Keturunannya, keluarganya, jadi tidak mementingkan rakyat g Itu aja m a kasih Baik, terima kasih Pak Gilbert Bapak Otis, selamat siang Pak Otis ya, Selamat siang Mbak Silahkan m b a k Saya tidak mau melebar terlalu jauh Mbak Tapi saya mau mengamati bagaimana manajemen keuangan daripada dalam tahun yang pernah ada Mbak、uhum. Apakah sudah berjalan dengan baik, apakah sudah transparan Kemudian s e b e r a p a besar pertanggung jawabannya バイクの人たちは、バイクの人たちは、バイクの人たちは、バイクの人たちは、バイクの人たちは、バイク s 人たちは、バイクの人たちは、バイクの人たちは、バ s クの人たちは、バイクの人は、バの人たちは、バイクの人たちは、バイクは、バイの人たちは、バイクの人たちは、バイクの人た a は、バイク y 人たちは、バイクの人たちは、バイクの人たちは、バイクの人たち o バイク人たちは、バイクの人たは、バイクの人たちは、バイクの人たちは、バイクの人たちは、バイクの人たちは、バイクの人たちは、バイクの人たちは、バイクの人たちは、バイク a m たちは、バイクの人たちは、バイクの人たちは バラギリバンに China、リバンに malukan dari sini ke t e n g k a r e n g Indonesia bangun setahun、nah、tapi t uangnya u di kemana kan? 977 triliun t utang Indonesia itu utang negara itu di kemana?、Eh, uangnya di kemana? m a k a i h bu. baik terima kasih Bapak r u d y selamat siang. Selamat siang bu. komentar anda Pak r u d y lucu Jakarta m a s e t total jalan tol darat itu macet. mobil pertama banyak.、Mm -hmm. r a n g kaya bertambah, a d a k e n d a r a a n naik tiap tahun. Jadi aku bisa nggak ada gitu batang、mm -hmm. jalan、oh. Yang pakai jalan tol kan orang yang punya mobil.、Mm -hmm. Pajak makin naik, m b i l makin banyak. Uang pajak i t u kemanain sampai kita nggak bisa a t a n g jalan tol?、Gitu. Disulap jadi apa tuh di sini? Oke.、Okay. Oh, di... okay, Terima kasih. Bapak Soekarno selamat siang. Selamat siang. Silahkan, Mbak. Eh, gini. Jangan nyalain pemerintah. Di Cina dengan Indonesia beda. Di Cina tanah itu milik negara.、Uh -huh. Sehingga berapapun yang dibangun n g g a k masalah. Di Indonesia bangun jalan berhitung berapa tanahnya n i h Kalau tanah harga Rp50.000 begitu dibebasin harganya dinaikkan jadi r p 5 j u 0 0 0 0 Begitu a j a Oke、okay, baik terima kasih Pak Sonarko. Iya siang Bu. ケニア、インドネシア、ガビサマジマ、ジュニボー、ナパテシウコング、カラフトロン、ベバスボー、ヤ、イトアジャ、マラシ、ハロー、サマシアンボー、いビー、ヤンサト、パジャバテウニア、コロ、a ジュア、マサラカニア、サマ、マナフィック、ファナテ t ック。 Sangat apa maksudnya、eh, tidak mendukung kayak n y a masih zaman p r i m i t i f gitu bayangin dulu pernah ada satu ayam ketabrak sama mobil kering itu semuanya jalan minta 25 juta itu tahun 877 itu di Lampung bayangin coba itu langsung kontraktor Taiwan sama Korea itu anak kaki nah itu akhirnya muncul Wika apa-apa itu ブルー、サマティア Yes、ラグビー n g g a k penting kalau yang lain-lain Makanya、uh, China bisa begitu maju Karena mereka tuh pekerja keras Kalau kita di Indonesia Bukan pekerja keras Mereka maunya terima gaji Tapi kerjanya n gak g mau itu a j a dari aku Terima kasih Baik terima kasih Ibu Dwi Pak Joni selamat siang Selamat siang、Pak. ya s i l a k a n Pak Joni Yang pertama itu Pak Dananya masuk kantong Selama masuk rekening pribadi s e l a n j e l a s Terus、uh, yang kedua, n、uh, g g a k ada planning yang jelas dari pihak PU. Karena PU itu beranggapan hanya cari proyek, Pak. Bukan untuk kepentingan,、oh, yang penting untuk kepentingan dia, gitu. Si proyek itu dibikin-bikin asal ada kepentingan mereka. Seperti itu. c o n t o h n y a a s p a l Pak. a s p a l itu sebenarnya kalau kita hitung real, itu per meter perseginya dengan kondisi a s p a l s a t i g a seperti itu. Itu sangat irasional, Pak. tapi kenapa dibikin begitu? Kenapa? Karena di, di pedisi, kalau dua bulan dipakai, hancur lagi, proyek muncul lagi, gitu. Tapi Pak Pak p a g b u m e r e k a pasti nolak, Pak, dengan segala macam alasan. Itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Joni. Pak Cipto, selamat siang. Halo. Ya, halo. s i l a k a n Pak Cipto dengan komentarnya. Menurut saya begini, itu antara penduduk Indonesia dan pemerintah Indonesia tidak ada titik temu, i t u Karena apa itu? Pemerintahnya sendiri kurang t e g a s kedua juga pemerintahnya juga tengah-tengah hati itu melakukannya itu, jadinya kalau misalnya seperti mau bikin yang untuk kereta yang di atas g a t o t Sukuroto aja sampai sekarang juga tidak t e r jadi terus menerus itu ditunda-tunda terus nah setelah itu kalau pemerintah daerah apalagi ya kan? Nah, jadi salah e b s a disini, kalau diri pihak satu itu mau untuk memajukan daerahnya 私たちは、私たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの s たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの i たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たち dan permintaan. Nah itu suatu tantangan masa depan ini. Bagaimana ini pemerintah di pusat harus benar-benar berubah cara berpikirnya.、Ya. Jangankan hanya untuk di Indonesia. Kalau kita bandingkan sama Malaysia kekalajau kan? Iya. Baik terima kasih Pak Cipto. Pak g a n d h i selamat siang. Selamat siang iya silakan Pak Gandy. Prinsipnya dari pejabatnya sendiri harus sadar、gitu. mana bisa terjadi. Kalau tidak sadar、ya. Gimana mau jadi juga Pak Kalau pemadani k e j a h a t n y a Sudah ngeduluin dulu、gitu. Terus a d a n a a a n y a Di sejarah yang akan Di rencanakan、eh, Untuk dibuat tol Tidak akan terjadi Pak Kalau tidak sadar、ya. Terima kasih Pak, ya, terima kasih, Pak Halo Pak Hari s i l a k a n Pak Hari dengan komentarnya sekali lagi kalau saya dengar komentar-komentar t -komentar u h kembali ke basicnya kayaknya kita belum siap mem, apa, pe, pemerintah negara bangsa kita ini bukannya karena kita n gak g ini ya, n gak g kita tanah air mungkin harus di, ya kemarin-kemarin saya dengar, s e r i h baik kita dijajah lagi dah, gitu mungkin kayak gitu, karena lihat aja semuanya gak sinkron Dari pejabat memikirkan dirinya sendiri, kantongnya ini sebagai contoh aja nih. Ring road yang W1 ini dari tahun 97 ditunda sampai 2000,、eh, 2008 baru dibangun.、Dan、cuma 8,5 kilometer bisa, di, bisa dibangun b l o 2 tahun. Itu hebat sekali tuh. Jadi sebulan t u berapa? Berapa itu ke, kecepatan membangunnya? udah jadi, harganya bukan main mahalnya、ya. saya n gak ngerti, mau kemana itu? Uh, negara ini dibawa oleh ini nah, semuanya p a l i n g saling bertentangan.、Oh, iya, ada yang satu, menurut saya、paham. ini mengambil semua orang b e r t a n g g u pemerintah、Gak、itu, itu, ada, itu.、Uh, jabatnya toknum ya itu berkolusi dengan、uh, pemilik tanah itu sehingga pem pem pem pemerintah atau masyarakat di sini p o s e s n y a diperas. Nah ini harusnya ada undang-undang itu untuk mengatasi hal seperti ini. Makasih. Ya, Bapak Yono. Ya, selamat sore. Silahkan. Menurut saya ya, memang pada saat ini pemerintah itu yang kurang tegas Kurang mempunyai keprihatinan dalam arti untuk membangun infrastruktur yang lebih baik Dalam arti juga bahwa undang-undang yang ada pemerintah ini tidak mau merevisi Karena memang ada sesuatu di b a l i k udang gitu ya Yang dalam arti ujung-ujungnya hanya untuk kita Dan kedua kita lihat サウジャーグラウィー a 行くとき、一番遠いとき、ナパターンが一番近いとき、ナパン、スピーカー、アラサニア、ディナイティン、ウトマン、ソジャー、ナニ e ン、ディプレイヤー、センガー、タラバリ、パニアン、スパリ、タイタニアン、マラフカント、モ a サン、パパジャー、マサラファニアン、リリー。 サイアミンタア、ティフェスパニーツ、パラウィサイト、マフュニアイラ、イスラネット、ナショナリスマイアンピンビ、コンバウンタンザイミス、ナンバイ、アルビサメディサン、インスタント、ユンバイ、センガ、ヤンディフェディサン、アパフュニアンスブレアアアラミア、イスピザーズ、バキアンバイ、イスラジャンバー、リマカティ、リマカティ、シュラマツリバワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワ パンダのパンダ Uh, menurut saya sih satu ya Korupsi aja, kebanyakan Itu aja, makasih Selamat sore Pak Indra ya, Selamat sore s i l a k a n、uh, Pak Indra i Ya, ya boleh Tidak kesulitan di kita yang kita dirasakan itu memang Untuk、uh, pembebasan lahan ya Itu、hmm. yang orang kita masih belum disiplin Jangankan untuk pembuatan tol yang jelas-jelas itu Milik negara aja untuk dibebaskan pun Tengah mati, su、uh, sangat sulit Mungkin itu perlu apa ya、uh, Semacam パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパ su ンパンパン a m パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン Kontraktor itu tinggal, apa, tinggal mengerjakan saja, kalau sekarang kan enggak. Jadi apa, pembebasan lahan ini diserahkan ke kontraktornya, sehingga、uh, jadi dilambat, agar, akhirnya timbul spekulan-spekulan. b e -spekulan, g i Tapi u t kalau pemerintah yang sudah menyiapkan, pemerintah m e m b e b a s k a n、nah、kontraktor n yang tinggal kerja saya rasa akan lebih cepat. Kayaknya, gitu, Terima kasih. Pak Osman. シュランキャンバース では、このサークルを見てみましょう。 Uh, kita disini n gak g ada pemimpinan yang kuat ya Kalau masalah uh, skill uh, Buktinya kita jadi negara maju kok tahun 90-an Perkembangannya pada zaman suatu itu bagus sekali Dan contohnya lagi sekarang m o n o r e i l itu sudah lebih dari 8 tahun itu terbengkalai Dan jalan yang becak kayu yang sampai、uh, Bekasi Lebih dari 8 tahun pun n gak g disentuh Kemana itu pemimpinnya Pak? Terima kasih d i s a k a n Mas Samuel Uh, ini kami, ini, ada adalah n たちは、私たちは、私たち m 私たちは、o たちの意識を持っているのは、私たちの意識を持っている。私たちの意識を持のは、私たちの意を持っている。たちのは、私たちの意識を持っている。私たちの意識を持っている。私たちの意たちの意識を持っている。私たちの意識をる。私たちの意識ている。私たちの意識を持いる。私た